Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Ketemu lagi Dengan saya Herman Zambek Kali ini saya akan membahas tentang Belahan Jiwa ya, Belahan Jiwa Atau bahasa Arab disebut uh, Bahasa Jawa Disebutnya Garwa Garwa itu adalah susah nyawa Belahan jiwa Sebelumnya Seperti biasa saya ajak dulu Ngopi Ngobrol perihal iman Ngobrol perihal islam Seperti yang pernah saya jelaskan Di video-video sebelumnya Bahwa DIN itu tidak tepat jika diartikan sebagai agama Karena din bukanlah agama Agama bahasa sang sekerta dari istilah kata a dan gama Agama artinya tidak kacau Jadi tidak kacau atau agama akan tidak pas jika dimasukkan sebagai arti din karena ada sebuah hadis yang menyatakan ida tajwaj abdu maka mala nasu sak nasu din artinya jika menikah seorang abdi allah maka dia telah menyempurnakan setengah din din kalau diartikan agama maka dia telah menyempurnakan setengah agama lah yang menikah orang kok disebutnya setengah agama nah ada istilah setengah agama ada juga setengah jiwa kalau setengah agama artinya jadi setengah tidak kacau dan istri itu bukan belahan agama istri itu adalah belahan Jiwah, maka hadis ini akan lebih tepat jika ida nakah abdu, ida tajawaj abdu, maka mala naspadin jika menikah tajawaj menikah abdu abdi ab, abdi Allah maka mala maka dia telah menyempurnakan. Naspadin setengah Jiwanya Karena menikah itu Karena istri itu Ketika menikah itu istri itu Atau suami itu setengah jiwa Bukan setengah agama Belahan jiwa bukan belahan agama Bahasa Inggrisnya sholmet Sholmet itu artinya Bukan belahan agama Sholmet itu artinya Bukan setengah agama Tapi setengah jiwa Belahan Jiwa labu Anang juga kan Separuh jiwaku pergi Itu enggak akan rancu kalau seandainya Separuh agamaku pergi Enggak ada separuh agama Ini paling lucu di Indonesia Baru di Indonesia ada istilah agama Dipaksakan untuk menggantikan pil Itu enggak cocok Al-yawma akmal tulakum dinukum wa akmam tum alaikum Pada hari di mana jiwa dijadikan imam kan Disempurnakannya jiwa, maka jadikanlah ia sebagai imam Bukan pada hari disempurnakannya agama, lalu jadikanlah agama sebagai imam Tidak ada agama sebetulnya Orang yang belum menikah itu setengah agamanya, belum sempurna Bukan setengah jiwanya yang belum sempurna Bukan setengah agama Masa ada disebut istri itu belahan agama Istri kan belahan jiwa Bukan belahan agama Makanya dengan menikah berarti dia telah Menyempurnakan jiwa Dengan menikah dia telah menyempurnakan Jiwa Bukan menyempurnakan agama Karena tidak ada istilah agama di dalam Islam Ada juga jiwa Nah, kenapa disebut menyempurnakan jiwa? Karena ternyata sakralitas manusia dengan Allah Itu terjadi ketika menikah Ketika tajawaj Ini bukan jorok Bahwa manusia, ada kemungkinan manusia pada umumnya Itu bisa kontak dengan Tuhan ketika jima Ketika tajawaj menikah terus jima pada sampai puncak tertinggi ketika dia mencapai puncak zenit lepas ketika dia terus nafsunya semuanya dilepaskan tapi otomatis harus ada chemistry harus ada chemistry chemistry ini yang disebut dengan din chemistry ini yang disebut dengan jiwa belahan jiwa karena istri dan suami itu memang ternyata belahan jiwa yang dipertemukan ketika seorang itu berjodoh semestrinya dapat ada getaran sehingga ketika bersatu itu sebetulnya asalnya laki-laki dan perempuan itu asalnya satu Adam terus dijadikanlah dua ya kan dijadikanlah hawa sehingga timbul hawa nah ini untuk kembali ketemu dan menyatu hawanya ini untuk kembali ketemu dan menyatu inilah yang disebut dengan chemistry inilah yang disebut din Ketika menikah maka sempurnalah jiwanya, karena ternyata belahan jiwa kita ada di istri, kalau sebagai laki-laki, kalau sebagai perempuan ada di suami. Belum lengkap kalau sendiri, karena terbelah ketika lahir keduanya terbelah menjadi laki-laki dan perempuan. Namun ketika menyatu, itu di situlah kemungkinan Tuhan melintas saat mencapai puncak dari jiwa namun otomatis niat awalnya juga harus benar harus niatnya terjawab untuk menikah untuk disterui orang lain tapi bukan dalam arti menikah dilihat orang ramet-ramet bukan itu hanya ada menikah di sini adalah semi yang didapat dap, ya, dari laki-laki -laki atau perempuannya dapat itulah yang disebut nas pahudin setengah jiwa bukan setengah agama setengah jiwa belahan jiwa. Kenapa saya menyebutkan belahan jiwa? Karena mereka terpisah menjadi dua jiwa, sehingga disatukan lagi disitulah kemungkinan Tuhan melintas pada saat genosis. Genosis ini adalah saat mencapai puncak disatukannya jiwa. Di situ ada yang disebut momen lepas dari semua angan-angan, pikiran lain sebagainya. Ketika sampai lepas di situlah kemungkinan Tuhan melintas. Ketika kosong, pikiran, hati, nafsu lepas terhempas, bagaikan jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi kan? Set begitu melepas di situlah kemungkinan Tuhan melintas. Walaupun 0, berapa detik, tapi itu berpengaruh dan akan mengubah hidup manusia. Jangan salah. Ketika memang chemistry dapat antara suami dan istri saling kasih chemistrinya dapat, belahan jiwa yang menyatu dan ketika mencapai puncak dari jiwanya itu itu kemungkinan Tuhan melintas sehingga senakal apapun cowoknya tersebut atau senakal apapun ceweknya tersebut dulunya itu ketika menikah itu tiba-tiba berubah drastis sifat-sifatnya yang laki-laki mempengaruhi perempuan yang perempuan mempengaruhi laki-laki lama-lama bahkan nanti akan ada kemiripan Antara si laki-laki dan perempuan Ini nyata loh Karena ternyata wujud ini Wujud tekstur Manusia, wajah Tubuh itu dipengaruhi oleh karakter diri Itu dipengaruhi oleh dat yang berada dalam Ketika saling kasih Yang benar-benar menyatu Belahan jiwanya benar-benar akur Itu akan saling mempengaruhi Wujud karakter Bahkan sifat Makanya menikah itu harus hati-hati ini dua contoh saya kasih karakter yang pertama adalah Soeharto Soeharto asalnya orang biasa rakyat tapi ketika menikah dengan Butin yang memiliki karakter yang bagus Ningrat maka Soeharto terangkat derajatnya Soekarno yang begitu hebat seorang Ningrat menikah dengan Ningrat juga hebat tapi ketika menikah dengan Dewi entahlah mungkin saya gak tahu Dewi karena kecantikan Dewi Tapi di dalamnya Dewi ada api Ada Iblis ada, Sebelumnya mungkin dia seorang Dewi Sebagainya penghibur Ketika menikah dengan Soekarno Dan Soekarno terlalu mencintai Dewi Tiba-tiba Soekarno bagaikan Daun kering Jatuh Ini menunjukkan perempuan itu Ada yang membawa hoki Ada juga yang membawa Sial Jangan salah, karena ketika menikah ini saling mempengaruhi baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuannya misalnya asalnya nakal, si laki-lakinya soleh. Ketika menikah, ketika kekuatan si laki-lakinya lebih hebat, ini si perempuannya berubah menjadi solehah. Karena ternyata ketika menikah mempengaruhi. Dan ketika menyatu dengan semestri yang hebat, dengan semestri yang kuat, dengan belahan jiwa yang benar-benar, Menikah tajawadnya itu karena nisbahuddin Setengah dari jiwanya menyatu Di Disanalah kemungkinan Tuhan melintas Jadi seperti apakah sebetulnya Sakralitas manusia dengan Tuhan Yaitu dengan menikah Seperti menikah Tapi bukan berarti ini sekte sek, Bukan Seperti menikah Makanya dikatakan Ibadah itu adalah nikmat Kenapa nikmat? Karena ketika ibadah itu sama seperti Sedang mencapai puncak jiwa. Ketika berserah diri atau sholat yang sesungguhnya. Ketika Allah buat tangan di atas kan, itu menyerah. Merem, itu kalau benar-benar sakral dengan Tuhan. Itu seperti puncak jima, berpikir kosong pikiran, hati kosong, semuanya diserahkan, menyerah. Begitupun kan ketika berjima kan menyerah, intinya kan menyerah. Ketika lepas, disitulah puncak kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata dan kalimat. Makanya disebutkan bahwa Puncak dari semedi yang tertinggi adalah Seperti melakukan hubungan intim Seperti melakukan dua insan yang berhubungan intim Bahkan 100 kali lipat lebih nikmat dari berhubungan intim Kenapa? Bercinta dengan Allah Disebutlah mahabat Bercinta dengan Allah otomatis lebih nikmat dari bercinta dengan Belahan jiwa Karena Laki-laki atau perempuan bulahan jiwa Begitupun Allah Jiwa yang ada dalam diri kita Adalah bagian yang ditiupkan Allah Ketika kita masih berada di alam rahim Ketika kita masih berada di alam Adam nah, Ketika ditiupkan dan kita berserah diri Maka disitulah kita menikah dengan kekuasaan Allah dan Allah yang ada di luar diri Menyatu dengan data Allah yang ada di dalam diri yang paling dalam apa yang menghalanginya pikiran hati dan nafsu maka di sanalah yang disebut dengan Islam Islam itu artinya berserah diri apa yang serahkan din jiwa istri nisfuudin mau perempuan misalnya suaminya adalah nismaudin setengah dari jiwa bukan setengah agama nggak ada istilah setengah agama ada juga setengah jiwa atau kalau bahasa Jawanya adalah garwa sagara nyawa belanja jiwa makanya ketika istrinya meninggal atau ketika misalnya terjadi percecokan pergi itu seolah-olah kita mati seolah-olah kita merasa drop down atau misalnya meninggal istrinya seperti Habibi ketika Ainun meninggal dia langsung drop langsung sakit karena apa dia merasa setengah dari jiwanya hilang makanya belahan jiwa disebutnya bukan belahan agama. Nah, ida abdu uh, ida ta abduhu, maka malaknis bohutin. Kalau ben, uh, menikah abdu Allah, maka disempurnakanlah setengah dari jiwanya karena dua pasangan ini masing-masing -masing setengah jiwa, bukan setengah agama. Bukan belahan agama, tapi belahan jiwa. Solnet. Belahan jiwa. Bukan belahan agama solnet itu. Dan separuh jiwaku pergi, itu akan tidak cocok kalau lagu Anang separuh agamaku pergi. Bukan seperti itu. Nah ini paling lucu di Indonesia. Din masih diartikan sebagai agama. Padahal din itu jelas adalah jiwa. Inna dina inda ulohil. Islam, sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah bersah diri lakum dinukum waliyadin jiwamu untukmu jiwaku untukmu malik yaumidin Allah menguasai jiwa jadi din ini bukanlah agama tapi jiwa Al-yawma akmantulakum dinukum wa akmantum alaikum. Pada hari di mana disempurnakanlah jiwa, maka jadikanlah ia imam atas hati, nafsu, dan pikiran. Jadi jiwa harus jadi imam, pikiran, hati, dan nafsu menjadi makmumnya. Bukan kebalikannya. Sekarang kebanyakan kebalikannya. Pikiran, hati, dan nafsu jadi imamnya, sedangkan jiwa jadi pembantunya. Itu istinja. Kalau mau jihat adalah jiwa sebagai imamnya itu sempurna jiwa seseorang makmum tu alaikum, ya kan? Akmal tu alaikum, jadikanlah jiwa itu sebagai imam. Jiwa imamnya pikiran, hati dan nafsu makmumnya jangan dibalik. Maka bagaimana caranya untuk supaya jiwa lepas dan sakral dengan Allah seperti jima harus lepas. Harus pasrah. Perempuan kan ketika jemah pasrah, saling menyerahkan. Saling menyerah, maka di disanalah kenikmatan. Makanya di disanalah ibadah itu nikmat. Karena ibadah itu bukanlah ke kewajiban. Uh, kamu harus melakukan begitu. Enggak, bukan kewajiban. Tapi kebutuhan, bahkan ketagihan. Kebutuhan, bahkan ketagihan. Karena ibadah itu nikmat. Bukan paksaan. Dua-duanya saling menyerah ketika menyerah di sanalah sakralitas dengan Tuhan. Ini hanya sebagai sampel kecil bahwa sakralitas dengan Tuhan, kontak dengan Tuhan sama seperti jima, tapi jima itu hanya 0, berapa persen, 0, berapa detik kontak dengan Tuhan. Sedangkan berserah diri kepada Allah atau di nol Islam itu bisa sampai 10 menit, 15, 11 menit. 10 menit sampai bisa apalagi setengah jam. Itu luar biasa nikmatnya. Seperti baterai handphone yang sudah low terus dicas. Wow, energinya full. Dan kenikmatannya luar biasa. Maka disebutkan berserah diri itu seperti 100 kali lebih nikmat dari jima. 100 kali lebih nikmat dari mencapai puncak dari penyatuan insan. Lebih nikmat dari nikah. Lebih nikmat dari berhubungan intim 100 kali lebih nikmat Makanya ibadah itu bukanlah kewajiban Ibadah itu bukanlah paksaan Tapi ibadah itu adalah nikmat Ibadah itu adalah ketagihan Luar biasa rasanya Nikmat Jadi berhentilah kita berangan-angan Berimajinasi tentang Tuhan karena ibadah itu bukan hayalan, bukan onani tapi rasa dirasakan nikmat seperti pertemuan antara dua insan berbeda jenis, kelamin seperti pertemuan zima, persetubuhan antara manusia dengan manusia menyatu dua belah jiwa belahan jiwa, bukan belahan agama Misfahuddin setengah jiwa Bukan setengah agama Jadi din itu bukan agama Tapi jiwa Inna dina Inna e islam Semuanya jiwa yang diterima Kembali kepada Allah adalah Berserah di Allah. Semoga apa yang saya sampaikan Kali ini bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih sudah setia menonton video saya Assalamualaikum Barakah Tuhani, warahmatullahi wabarakatuh.